Hadratul Muqarami, Ma'ashirul Ulama Al-Futala, Ma'ashirul Asyadidha Al-Qurama, Bapak-bapak, ibu-ibu, jama'ah, tafsir ribat di Masjid Al-Ikhlas. Perudam Candi Renggo yang dirahmati oleh Allah. <tuh> Alhamdulillah malam hari ini kita masih dipertemukan untuk yang kesekian kalinya di tempat ini dalam pengajian rutin membaca tafsir yang ditulis oleh departemen agama namun keterangannya saya ambil dari tafsir yang ditulis oleh ashshah Muhammad Ali Asyubuni dalam kitab beliau At-Tafsirul Wauqeel Muasyar, mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya, mudah-mudahan kita juga mendapatkan pahala yang banyak di tempat ini dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu Wataala Alumma, Amin. Hari ini kita membaca kelanjutan pelajaran terdahulu tentang surat Noh. Ringkas saja Saya ulang sedikit saja Tentang fadilah Yang ada dalam surat Nuh Di dalam pelajaran terdahulu Ada satu faedah mungkin Yang bisa kita ambil manfaatnya Dan bisa kita amalkan Ada keterangan bahwasanya Orang yang banyak Membaca istighfar Astagfirullahaladzim Perbanyak Maka Allah akan memberikan Kemudahan Kemudahan Antara lain Dalam riwayat Dari Atau riwayat Yang berasal dari Imam Hasan Al-Basri R.A Ringkas walaupun dulu Sudah saya sampaikan di tempat yang lain Saya ingin mengulang lagi Suatu saat Ada tiga orang yang datang kepada Imam Hasan Al Basri, Rosululloh Taalaanhu, yang mana beliau adalah seorang ulama, sekaligus Walion Minal Aulia, terkenal ahli hikmah, Yaitu ahli memberikan kata-kata bijak kepada masyarakatnya. Kemudian tiga orang ini, yang pertama adalah seorang kepala desa yang kebetulan di desanya itu terkena paceklik alias kering kerontang. Ini sekarang <tuh> zamannya di Indonesia sudah mulai ini ya kering kerontang ini ya. Paceklik musim kemarau panjang. Kemudian yang kedua yang datang adalah seorang pedagang yang pailit alias bangkrut. Tamu yang ketiga datang itu adalah seorang laki-laki yang sudah menikah selama ya kurang lebih 10 tahun sudah lama. Tapi belum diberi momongan, belum mendapatkan ketuh punah. Ringkas cerita tiga orang ini konsultasi atas permasalahannya kepada Imam Hasan Al-Basri. Kemudian Imam Hasan Al-Basri secara ringkas Memberikan Jimat Atau wirid alias doa Untuk tiga orang ini Yaitu agar Yang kepala desa Di tempatnya yang pacakli Alias kemaru panjang Mengajak rakyatnya atau warganya Banyak-banyak Membaca istighfar Demikian juga Orang yang kedua yaitu orang yang dagangannya bangkrut ingin bangkit. Agar bisa mendapatkan dagangan yang laris dan barokah. Tetap saja Imam Hasan Al-Basri memberikan tips atau jurus agar orang tersebut. Kalau bisa dengan keluarganya memperbanyak baca istighfar. Kemudian yang ketiga, orang yang belum dikaruniai putra, lah ini dengan istrinya dianjurkan untuk banyak membaca istikfar. Ringkas cerita, tiga orang tadi heran juga. Ini seperti klinik di desa-desa aja ya. Orang sakit pusing dikasih vitamin. Orang sakit perut dikasih vitamin orang apa lagi orang keselio dikasih vitamin, obatnya cuma satu, karena adanya memang vitamin maka tiga orang ini penasaran dan mereka bertanya kepada Imam Hasan Al Basri wahai Imam, kenapa kami bertiga punya masalah yang berbeda tapi kok jimatnya atau jurusnya ijazahnya kok cuma satu warna yaitu baca istirfa maka imam hasan al-basri mengatakan pernahkah kamu membaca surat nuh nah ini suratnya yang kita baca ini ya yang di situ ringkas cerita Nabi Nuh mengatakan kepada warganya kepada umatnya Ayatnya boleh dibuka sebelahnya atau atasnya yaitu ayat 10. Ayat ke-10 itu ayatnya. Fakultu. Ada yang ketemu? Ya. Fakultus taufiru rabbakum innahu kana ghoffaro. Maka aku, aku Nabi Noh, aku katakan kepada mereka yaitu umatnya. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Mohon ampun yaitu baca istighfar. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Kalau kita baca Astaghfirullahaladzim, maka Allah akan mengampuni kita. Nah, kalau kita banyak baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kelanjutannya ayat. Yursilis sama alaikum bidraroh. Kalau engkau sudah banyak mohon ampun kepada Allah niscaya Allah akan mengirim hujan kepadamu dengan hujan yang lebat dan rahmat. Ini jawaban bagi kepala desa yang daerahnya kekeringan alias kemarau panjang. Wa yumbidukum dan membanyakkan harta. Ini jawaban bagi Pedagang yang pilot alias bangkrut. Kalau engkau banyak baca istighfar. Maka insyaallah Allah akan memudahkan rezekimu. Daganganmu akan laku. Lanjutannya. Wabanin. Wabanin artinya dan anak-anakmu. Membanyakan anak-anakmu orang yang banyak istighfar kok belum dikaruniai anak atau anaknya masih sedikit pengin anak yang banyak maka kalau banyak istighfar insyaallah Allah akan menyuburkan kelahiran-kelahiran tersebut ya ini ah, ijazah dari siapa Imam Hasan Al Basri radhiyallahu taala saya sering sebenarnya mengamalkan ini tatkala saya ingin apa ya ada kepentingan seperti kemarin ada kejadian saya ini renovasi pesantren ribat ini para santri tahu dan saya bukan orang yang ahli bekerja nah, cuman bukan berarti tidak ahli bekerja itu berarti tidur-tiduran terus enggak ya beraktifitas tapi maksudnya bukan orang yang ahli bisnis agak sedikit kurang apa ya, Kurang lihe kalau di dalam dunia bisnis Tapi saya punya keyakinan Bahwa kalau saya Menjadi Pegawai PT Insya Allah Allah akan Memperhatikan kehidupan saya Apa PT itu? Perusahaan Tuhan PT apa? Perusahaan Tuhan Jadi kalau saya memperhatikan Bekerja di PT Namanya PT Al-Ikhlas Ya seperti masjid ini Al-Ikhlas Perusahaan Tuhan Al-Ikhlas Kalau saya bekerja untuk Tuhan Yaitu Allah dengan ikhlas Insya Allah Allah akan menggaji saya nantinya Nah Waktu beberapa hari Saya ini ada undangan ke Bogor Biasa Ke Bogor naik pesawat Kemana ke Jakarta dulu Namanya orang naik pesawat Ya ada takut-takutnya sedikit saya sudah biasa kalau sudah memulai naik pesawat ini, maka saya baca istighfar sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan harapan saya, mudah-mudahan naik pesawatnya selamat gitu maksudnya ya. Tapi andai kata terjadi apa-apa, yang penting saya sudah banyak istighfar. Jadi kalau sudah banyak dosa-dosa diampuni, kalau dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan tidak pernah jatuh pesawat yang saya tumpangin ya. Tapi namanya juga pesawat ya was-was juga maka saya banyak baca istighfar. Sebenarnya baca istighfar saya tujuannya untuk keselamatan diri. Tapi subhanallah kemarin ada kejadian beberapa kali saya mengalami demikian baca istighfar tidak terhitung. Walau bang, berangkat di Malang sini yang Dr. Mansa'i berangkat sampai Jakarta perjalanannya satu jam istighfar terus isinya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya demikian terus. Nah, pulang Suatu hal yang tidak pernah saya sangka-sangka dan Allah sudah mengaturnya. Saya sebagaimana lumrahnya diundang, ya, diundang pengajian pulang. Saya disanggungi sudah umumlah. Alhamdulillah saya buka ya cukup ya. yang diberi panitia. Saya tidak mengungkapkan diberi panitia cukup seperti umumnya masyarakat mengundang pengajian umum kan gitu kan ya. Nah setelah di, di rumah saya dibawai memang satu tas demikian isinya itu macam-macam ada minyak wangi ya hadiah dari panitianya, kemudian panitianya itu seorang kiai di sana minyak kiai khusnul tamrin. Jadi selain yang diberi sangus bagaimana umumnya saya diberi apa tas ini. lah setelah di rumah dengan istri saya buka, ternyata di situ ada kotaan gitu. isinya kotaan ini adalah di atasnya berupa pensil dan full poin apa ini koalang full poin ya full poin seingat saya ada 4 atau 5 gitu tapi di bawah full poin itu ada bungkusan kertas nah setelah full poinnya saya ambil bungkusan kertasnya saya ambil juga subhanallah saya buka ternyata saya mendapatkan hadiah dari allah swt lewat istighfar tadi itu uang sebanyak 20 juta dan bisa saya pergunakan untuk renovasi pesantren yang sudah saya rencanakan. Ini karena saya membaca istighfar berangkat dari mana? Dari rumah sampai ke tempat tujuan memperbanyak istighfar Allah yang menggaji karena saya adalah ikut PT Al-Ikhlas. Perusahaan Tuhan Al-Ikhlas ya. Itu apa yang diijaskan oleh Imam Hasan al basri ya. Bisa kita amalkan mudah-mudahan Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengamalkannya Allahumma Amin. Itu sekedar keterangan Mengulas dengan apa yang Dulu kita kaji di dalam Surat ini Sekarang kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Dibuka halaman berapa? Sembilan 79 ayat ke 15. Alam tarawai fawwala tullahu sab'asa mawatin tibalkah? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat? Allah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat menurut para ulama tingkat yang paling bawah yang dapat kita lihat itu namanya sama udunya apa sama udunya langit yang dapat dilihat dari dunia alias dari bumi dan kita melihat di situ ada mengandung unsur bintang gemintang ya ada juga unsur matahari yang dapat kita lihat dengan kasat mata ada juga bulan dan yang jelas pasti ada awan di sana. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah saya ya kalau naik pesawat ini sering kali mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berangkat haji atau yang sudah umroh atau mungkin pergi ke tempat lain yang pernah naik pesawat, ya. Kalau di sini ada ini anak Kalimantan, anak Surabaya, anak Jakarta ini ya santri dari Kalimantan, itu kan datang sini naik pesawat. Mudah-mudahan bapak-bapak juga punya pengalaman yang sama. Itu kalau kita naik pesawat begini ini rutenya ini, rutenya naik pesawat. Jadi dari bumi pesawat tersebut kemudian naik. Nah kurang lebih perkiraan saya ini ya kurang lebih 100 meter lah barangkali dari bumi atau lebih sedikit 500 meter mungkin itu nanti di situ terasa ada seperti jalan gorong gitu. Rrr. Ya ini pesawat di atas udara tapi jalannya masih makadam. Dam, ya. Di udaranya jalannya masih makadam, batu-batuan. Jadi pesawatnya rrr, rrr, gitu ya, jalannya kasar. Belum ditol itu jalannya. Ya. Nah, itu kurang lebih sekitar 5 menit di situ letaknya orang yang punya penyakit jantung, iskrop jantung, ya takut rut rut. Setelah itu melewati masa yang bergetar tadi itu, kemudian pesawat tersebut terbang dengan uh, tenang, doyan. <tuh>. Betul, bang. Nah, yang sudah pernah haji atau umroh atau pergi ke daerah-daerah lain, kalau itu setelah kita mendapatkan jalanan di atas ini sudah lurus halus kayak jalan tol kemudian kita mencoba melihat lewat cendelanya maka kita akan mendapati di situ hamparan luas hamparan luas tapi di atasnya di atas hamparan itu ada ruangan yang kita lalui dan hamparan luas itu sesungguhnya adalah awan-awan yang menghampar luas saya tidak mengatakan... Begitu langit selesai dari awan... Di atas awan... Saya tidak mengatakan itu sudah sampai pada langit kedua. Tapi bukti... Minimal sebagai bukti bahwa... Langit itu memang berlipat-lipat... Atau berlapis-lapis. Jadi langit itu berlapis-lapis. Saya kalau naik pesawat seringkali... Berkoyal, berpikir. Ya karena saya dulu... Masih muda ini juga pemain bola ya. Senang main bola. Saya kadang-kadang berpikir demikian. Coba tadi itu bawa bola. Saya coba mau turun itu main bola di hamparan luas. Wah sangat luas sekali lapangannya begitu ya. Karena memang hamparnya sangat luas. Dan di sana tidak ada rumah satu pun tidak ada. Tidak ada gangguan luas. Sekali luar biasa. Ya mungkin kalau ada ya. Mungkin milik Arjuna barangkali ya Tempat parkir di atas ya Nah itulah gambaran ringkasnya Bahwasanya bukti bahwa Allah itu menciptakan Langit itu berlipat-lipat Ini kita diberitahukan oleh Al-Quran Bahwasanya Allah SWT nah, Dalam Firman-nya mengatakan atau berfirman Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit Bertingkat-tingkat Tujuh langit bertingkat-tingkat Menurut ilmu pengetahuan Yang pernah saya baca Di samping langit bertingkat-tingkat Disitu ada nanti Ruang hampa udara Kalau ruang hampa udara itu orang Apa namanya Ada di situ Tanpa oksigen mati orang tersebut Namanya ruang hampa udara dan tidak ada gravitasi atau daya tarik bumi maka orang tersebut bisa terbang melayang-layang itu biasanya yang dilakukan oleh para astronom itu ya terbang melayang-layang demikian itu termasuk juga lapisan-lapisan ah, lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wataala demikian juga bumi bumi ini juga berlapis-lapis paling mudah kalau kita mau bikin sumur apalagi sumur bor misalnya Maka kita pada kedalaman tertentu menurut ahli persumuran ini ya. Tukang somur, ya, tukang bor sumur, Itu di sana ada yang namanya wilayah pasir dan batu. Kalau wilayah pasir dan batu kemudian sumur bornya itu sampai ke situ. Dan disedot ternyata pasirnya yang keluar. Maka disitulah sumber yang paling baik untuk dataran bumi adalah sumber air yang paling baik sampai kepada pasir. Itu cara, salah satu metode untuk membuat sumur yang bagus. Biasanya kalau wilayah Singosari ya kurang lebih 20 meter sudah sampai. Bahkan di wilayah tertentu ada yang 15 meter. Ya sudah, oh, apanya, oh ini tanahnya tanah pasir. Sudah bagus itu. Biasanya demikian. Nanti kalau kita bikin sumur yang panjang sampai 100 meter itu yang akan apa namanya nah, keluar air dengan sendirinya apa sumber apa namanya hidrolik ya sumber apa aktesis Ak aktesis. aktesis oh iya sumber aktesis lah itu kita akan mendapatkan tempat di situ airnya dari dalam itu menyembur yang tidak didapatkan di lapisan atasnya ini berarti bumi juga berlapis Lapis Lebih konkret lagi kalau ada Gunung yang meledus Itu mengeluarkan mahmanya Itu tidak ada dalam lapisan yang di atas Adalah yang ada di dalam perut bumi Meledak atau menyembur lewat Kawahnya gunung Nah ini yang sudah sangat nyata Kita sebagai warga Jawa Timur Kita punya tetangga lumpur lapindo. Ini juga bukti bahwa di dalam bumi ini berlapis-lapis dengan konstruksi yang berbeda-beda, satu lapis dengan lapis yang lain. Jelas ya? Itulah ciptaan Allah yang sungguh luar biasa kalau diteliti. Sungguh luar biasa kalau diteliti. Waktu pertama meletusnya kasus sumur Lapindo, itu kan banyak orang memprediksikan ya. Wah, dengan segala macam bantuan untuk ditutup dengan beton-beton yang sudah di apa setting sembilan rupa tapi ternyata ya, habaan manzuro tidak ada artinya itu maka ditemukan berita di Afrika itu pernah terjadi kondisi yang sama kejadian yang sama dengan Lapindo ya mungkin kalau di Lapindo di sini nih kesengajaan orang ya untuk menggali demi untuk memperkaya diri kemudian jadilah lupa lapindo kalau di Afrika yang saya tahu itu di hutan pada akhirnya kejadian seperti itu di Afrika bisa berhenti sendiri setelah 32 tahun baru berhenti sendiri jadi masyarakat sidoarjo yang nunggu no, aja 23 tahun ya itu sedikit kejadian ya saya lanjutkan intinya bahwasanya ayat ini Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat? Ini nyata memang, ya, real sekali di kejadian alam. Wajah alal Qamarovihin nanuro Wajah alas Shamsa siraja dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Ini apa namanya sastra sastra di dalam Al-Quran ini memang luar biasa. Jadi Allah menurunkan Al-Quran sebagai dasar hukum bagi kehidupan masyarakat. Hukum halal, hukum haram, hukum makruh dan segala macam. ya. Dan juga pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Tapi Allah juga tidak meninggalkan sastra di dalam bahasa Arabnya itu. Sastra indah untuk diterapkan di dalam bahasa Al-Quran. Dan juga kalimat-kalimat indah yang lainnya yang dikait-kaitkan di dalam pembahasan suatu permasalahan. Ini terkala Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah menciptakan Allah menciptakan langit itu bertingkat-tingkat kemudian Allah juga menciptakan komar, apa rembulan sebagai cahaya dan matahari sebagai pelita alias penerang tapi bahasanya bahasa yang sangat indah. Coba Pertamanya kalimat ini alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqo. Ayat berikutnya wa ja'alal fihi nanura wa ja'alasy syamsas siraja. Habis tibaqo siraja. Yang atasnya kemarin juga demikian. Wa qad khalaqakum Atasnya lagi. Malakum la terjunilillahi waqaroh. Jadi naghomnya, alias susunannya belakangnya ini indah, luar biasa. Tapi kalau misalnya, misalnya bukan Al Quran, misalnya bukan Al Quran, misalnya ini ya, bukan Al Quran. Apes tiba ko si rajun misalnya ya. Kemudian nabatin. Enggak ah, enak rasanya didengarkan tidak enak rasanya. Betul enggak? Tapi yang ini luar biasa. Ya. Saya lanjutkan wallahu ambatakum minal ardh nabata dan Allah menumbuhkan kamu hai manusia dari tanah dengan sebaik-baiknya. Maksudnya menumbuhkan adalah menghidupkan Nabi Adam. Menciptakan Nabi Adam itu dari turob, dari tanah. Karena Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Maka anak turun Nabi Adam tidak bisa lepas dari tanah. Kalau sudah ada anak manusia. Anak Adam yang berupa manusia itu tidak mau hidup di tanah. Tunggu saja kematiannya. Kalau ada anak manusia atau anak Adam Sudah tidak mau hidup berurusan dengan tanah Tunggu saja kematiannya dan dia akan segera masuk tanah Saya tanya sekarang Seorang astronom Seorang astronom Berangkat ke bulan Dia bilang saya akan meninggalkan bumi Dan saya akan menetap di bulan kuat berapa lama di bulan? kuat berapa lama pak? paling lama satu bulan, makanannya habis pulang pak. betul tidak? kemudian yang dimakan itu apa? kalau dia bawa beras yang betul-betul bisa awet, maka ketahuilah beras itu berasal dari padi, padinya ditanam di tanah maka dia tetap membutuhkan unsur tak nah. ini kenyataan yang riil kalau misalnya ada orang berangkat ke lautan berangkat ke lautan ini ya di tengah laut dia mati misalnya di tengah laut dia mati maka oleh temennya dibuang ke laut ya syukur syukur gak dimakan ikannya kalau tidak dimakan ikan Maka dia akan terombang ambing Dan kalau tenggelam hancur Maka hancurnya ini Akan jatuh ke bawah Dia tetap juga di dasar Lautan yang di dasar Lautan itu adalah tanah Yang perlu lagi Bahwasannya air itu Juga menggenang di atas Tanah Jadi unsur tanah tidak bisa tidak harus terkait dengan manusia. Subhanallah ayat ini menerangkan. Ambatakum dari nabat. Ya, Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Nabat itu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu pohon. Allah berfirman. Wallah sesungguhnya Allah ambatakum menghidupkan kamu minal ardi dari tanah itu nabatan seperti pohon bahwa pohon itu tidak bisa hidup kecuali menggantungkan diri kepada tanah wa ummul nabat ummun nabat hiyal ardh ibunya pepohonan itu adalah tanah tanah itulah yang mengayomi kehidupan pohon kenyataannya kan demikian kalau kita beli pohon ya beli kemudian kita tanam di tanaman pohonnya sudah besar kita tanam di tanaman di tanah ya tentunya dengan disirami yang lembut dan segala macam ya dengan unsur tapi tanahnya harus ada insyaallah pohon tersebut walaupun pindah tempat dia akan hidup kalaupun kita taruh pot ya, maka pot tersebut harus dikasih tanah. Coba sekarang digenti. Tidak dikasih tanah misalnya. Kita nanam. Ya. Nanam pohon samping-sampingnya dikasih undi-undi. Gimana kira-kira? Siapa yang hidup Pak? Yang menanam yang hidup karena undi-undinya dimakan ya. Pohonnya mati. Kalau kita kasih plastik, mati. Itulah sifat. Jadi Allah mempermisalkan manusia itu sama dengan pohon-pohonan yang selalu butuh dengan tanah. Itu keindahan, kalimat, dan juga maknanya sangat dalam. Dalam ayat ini. Jelas ya? Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Kelanjutannya ayat. Thumma yu'itukum fiha wa yukhrijukum ikhroja kemudian dia Allah mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripada tanah itu besok hari kiamat dengan sebenar-benarnya alias benar-benar kalian dikeluarkan dari tanah yaitu hari berbangkit hari kiamat jadi ternyata manusia ini ya memang unsurnya unsur tanah mati pun ditanam di dalam tak luar biasa. Luar biasa. Jadi ini permisalan-permisalan yang indah dan Allah memberikan gambaran yang sangat luas yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita manusia. Nah, ini kalau diteliti, Pak. Diteliti ini ya, diteliti ini. Barangkali apa ya? Ilmu pengetahuan atau ilmuan-ilmuan itu tidak akan habis-habisnya meneliti urusan ini saja. Manusia dari tanah, kenapa kalau mati di koperti dalam tanah. Ada apa rahasianya? Kalau dulu ya waktu kita paling tidak saya masih SMP itu sering diberitahukan ketika belajar bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Buktinya apa katanya? Buktinya anak-anak Nabi Adam itu mengandung tanah katanya. Ya apa mengandung tanah? Ya coba kamu habis main bola ya, dagingmu kamu gosok aja apa yang keluar Dagingnya ini lho, Pak. Boloknya ini lho. Kok bisa ya? Padahal kadang-kadang kita mandi sehari tiga kali, tapi kalau diginikan terus keluar apanya, Pak? Hitam-hitamnya dari tanah. Iya enggak? Kita kan pakai baju misalnya, pakai baju. Subhanallah. Tapi kalau diginikan berkeringat terus ini kan keluar hitam-hitamnya dari mana itu? Tanah. Berarti manusia mengandung unsur tanah. Ya, nyata manusia mengandung unsur Ya karena Nabi Adam memang diciptakan dari tanah, jelas ya. Besok kita akan dikembalikan ke tanah. Saya lanjutkan, Wallahuajalalakumul ardo bi salatoh. Maka Allah menjadikan bumi ini untukmu sebagai hamparan, hamparan luas. Hamparan itu bagaimana? Hamparan di sini adalah luas, bukan berarti menolak teori Bahwasanya bumi itu bulat Tidak Bumi bulat memang bumi itu bulat Menurut para ulama Islam maksudnya Bahwa bumi itu bulat Sesuai dengan penemuan-penemuan Ilmuwan-ilmuwan yang lain Dan para ulama pun menyatakan Bumi itu bulat Buktinya bumi itu bulat Sebagaimana kita melihat matahari Atau kalau tidak bisa melihat matahari Kita melihat rembulan Di saat purnama maka kita melihat bulan tersebut bulat bumi juga seperti itu menurut para ulama. Cuman di sini dikatakan bisa atau hamparan itu kalau dilihat oleh mata kita secara telanjang secara langsung maka kita bumi kita lihat adalah hamparan luas yang merata. Kenapa kok demikian? Saking besarnya bumi. Jadi kita melihatnya dari unsur yang pendek. Maka di dalam ayat ini juga tidak salah Kalau kita mengatakan Masjid ini datar apa? Apa? Kurawiya itu apa Datar atau melengkung? Saya tanya, tanahnya masjid ini Datar apa melengkung Pak? Datar, kita mengatakan datar Ya lah, Pak Adam mengatakan melengkung Ya sebenarnya sih melengkung Kalau dihitung dengan bulatan dunia Cuman berapa kilometer jutaan kilometer ya kan baru kelihatan melengkung maka secara umum orang mengatakan saya atau kami tatkala beli masjid ini atau mendapatkan wakaf masjid ini e, tanahnya tanah datar kan bener itu ini namanya bisa to dengan mengikuti bahasa-bahasa yang dilihat oleh kasat mata jadi tidak salah ya baik itu arti hamparan Untuk apa Allah menghamparkan bumi ini Kok katanya untuk manusia ya Untuk muhe Umat manusia Allah menciptakan bumi Seisinya itu untuk umat manusia Untuk apa Litas luku min hasubulam Agar kamu menjalani Jalan-jalan yang luas di bumi ini apa itu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi ini? Allah sudah menciptakan bumi untuk kepentingan manusia. Mau pergi kemana saja terserah. Karena ini bumi ardhullah. Buminya adalah milik Allah. Kalaupun ada batasan-batasan wilayah. Itu misalnya wilayah Surabaya, wilayah Malang, wilayah Singosari, wilayah Lawang. Itu bukan Allah yang menciptakan kotak-kotak semacam itu. Tapi manusianya, karena manusianya itu serakah, maka setiap orang ingin memiliki haknya Allah, yaitu bumi. Maka ada setiap rumah tangga memiliki sertifikat kepada tanah-tanah tersebut. Ya, itu karena sebenarnya keserakahan manusia. Walaupun untuk memilikinya itu boleh menurut hukum Islam, tapi hakikatnya... Bahwa apa yang kita miliki Dalam bidang-bidang tanah Atau wilayah-wilayah pemerintahan Itu hakikannya adalah milik allah Kita diberi oleh Allah SWT Sesuatu yang sangat berharga Karena itu jangan sampai dirusak Sesuatu yang sangat berharga Itu jangan sampai dirusak Allah SWT berfirman Lites minha Subulam fijaja Supaya kamu menjalani jalan-jalan luas di bumi itu untuk apa? Tujuannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kerusakan kerusakan atau berbuat sesuatu yang rusak di muka bumi. Itu maksudnya. Apa salah satunya? Ya, kita beribadah kepada Allah dengan cara yang baik menjaga pemberian Allah dengan cara yang baik. Ya. Dikatakan "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am." Dalam sebuah syair dikatakan "Idza kunta fi ni'matin far'aha", apabila engkau diberi kenikmatan oleh Allah, mempunyai bumi yang barokah, bumi yang apa ya? Bisa menumbuhkan banyak hal kita butuhkan. Bumi yang melindungi. Bisa kita bangun rumah di atasnya. Faraha jagalah. Bumi tersebut. Fa'inal ma'asi. Karena maksiat atau pelanggaran-pelanggaran. Perusakan-perusakan itu. Tuzilun ni'am. Akan menghilangkan. Atau menghapuskan. Kenikmatan dari Allah. Kalau misalnya ini kita punya. Lahan ini ya. Anggap tanah masjid ini. Ini tanah kosong, kita punya rumah di sebelah situ misalnya. Ini tanah kosong. Kalau kita pakai ini dengan benar, dengan menanami sesuatu yang baiklah, itu ya benar, maka kita tidak akan dapatkan kerusakan-kerusakan. Tapi kalau kita ambili sampai dalam untuk apa? Yes, untuk main-main saja. Tanahnya di sini kita ambili, kita ambili akhirnya longsor. Eh, ya, lah longsor itu sama dengan menghilangkan kenikmatan. Kita beri kampung oleh Allah subhanahu wa taala kita jaga kebersihannya secara umum kita paham kalau kita buang sampah sembarangan berarti merusak kan gitu kan akibatnya apa kalau hujan menjadi banjir karena manusianya tidak pandai untuk menjaga kene mata di kota-kota besar sudah ada aturan main cara membangun harus sesuai dengan tata kota itu pun penata kotanya adalah orang-orang harus yang benar-benar beriman kepada Allah tidak seperti sekarang Penata penata kota pegawai pegawai yang asal dibayar dia mau bikin sertifikat pendirian tanah akhirnya apa yang terjadi Cer apa akhirnya apa yang terjadi? Pewasanya penataan kota tersebut menyebabkan banjir kan gitu kan di Jakarta di Surabaya di Malang di ini kota kota besar asal orang bisa bayar kepada dinas pembangunan maka orang membangun dengan semau gue apa yang terjadi itu namanya Maksiat itu banyak pelanggaran kepada tata ruang yang semestinya maka Allah mengirimkan banjir itu dikatakan idakun tafini amatin faraha jika engkau diberi kenikmatan faraha jaga kenikmatan itu fainal maasi sesungguhnya pelanggaran pelanggaran itu tuzilun niam akan bisa mencabut kenikmatan tersebut itu maksudnya jelas ya. Qala nu Rabb innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maaluhoo wa waladuhu illa khasarun Nabi Nuh berkata Ya Tuhanku sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir telah mendurhakaiku yaitu tidak taat atas perintah Nabi Nuh Di dalam keterangan sebelumnya diriwayatkan bahwasanya umat di dunia ini yang pertama kali menyembah berhala adalah umatnya Nabi Nuh alaihi Umat-umat terdahulu sebelum Nabi Nuh yang ingkar kepada Allah, ada yang kafir, ada yang maksiat kepada Allah seperti anaknya Nabi Adam yang membunuh saudaranya. Anaknya Nabi Adam namanya Qabil membunuh saudaranya namanya Habil, itu kan maksiat. Ya. Tapi tidak ada yang menyembah berhala pertama kali berhala diciptakan dan disembah itu ada di umatnya Nabi Nuh. Sebelumnya ada orang-orang baik. Kemudian orang baik ini misalnya ada orang baik yang tadi namanya Ya'qub, orang baik, orang soleh Karena kebaikannya itu maka digambarkan atau dipatungkan. Ada apa di wadah ya, ada, ada apa tadi? adanya ada wad ada Suwak, ada Yahud, ada Ya'ub, ada Nasr. Itu nama-nama orang soleh. Tatkala orang soleh ini tumbuh, masih bagus, masih hidup. Dia tidak melarang ada orang yang membuatnya sebagai patung. Nah, tatkala orang-orang soleh ini meninggal dunia. Maka oleh orang-orang pengikutnya, jamaahnya. Orang tersebut dijadikan Tuhan. Itu ceritanya demikian. Ya disembah, sembah. Ya, karena itu kalau ada orang soleh, hendaklah dia mengatakan jangan jadikan diriku itu sebagai patung-patung. Nanti kamu cinta sama saya karena cintanya kamu sembah aku. Ini yang terjadi di kalangan umatnya Nabi Noah. Pertama kali orang menyembah berhala yaitu umatnya Nabi Noah. Nabi Noah mengatakan, Wahai Tuhanku. Sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku. Yaitu tidak taat kepada perintah Nabi Nuh. Dan telah mengikuti orang-orang yang berharta. Dan anak-anaknya tidak... Maaf, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku. Dan telah mengikuti orang-orang yang harta. Dan anak-anaknya tidak Menambah kepadanya Melainkan kerugian belaka Maksudnya begini Orang-orang Umatnya Nabi Nuh itu Mereka mengumpulkan harta Bekerja Memperkaya diri Dan juga yang mempunyai anak Dan berbangga-bangga dengan anaknya masing-masing Tapi baik hartanya maupun anak-anaknya itu tidak menyebabkan orang tersebut beribadah kepada Allah sehingga di dalam ayat yang lain diterahkan inna ma'amwa lukum wa'uladukum fitnah nah, sesungguhnya anak-anakmu dan harta-hartamu inna ma'amwa lukum sesungguhnya harta-hartamu wa'uladukum dan anak-anakmu itu fitnatun adalah menyebabkan terfitnahnya kamu sehingga kamu sulit untuk masuk surga terfitnah oleh anak-anakmu dan oleh hartamu misalnya diberi harta yang banyak tapi pelit ya, diberi harta yang banyak tapi pelit, tidak mau mengeluarkan zakat tidak mau sodak oh, bahkan untuk meraup harta yang banyak dengan cara yang haram demi harta kalau punya anak Menuruti kemauan anak tidak diarahkan kepada kebaikan. Seperti zaman sekarang banyak pemuda-pemuda yang lepas dari kontrol orang tua. Sehingga apa? Mereka berbuat semau gue. Padahal tanggung jawab orang tua adalah untuk mengimankan anak tersebut. Menjadikan anak tersebut baik di dunia wal'ah. Kenyataannya. Ini anak muda-muda kan banyak ya. Jalan-jalan segala macam gitu ya. Dengan pakaian-pakaian yang pangroknya. Dengan segala macam us Luar biasa. Padahal nama-nama mereka kalau di Indonesia sekitar kita. Ya namanya bagus-bagus kadang-kadang. Nama Musa Pak. Nama saya Mahmud. Nah kamu. Nama saya Soleh. Nah kamu siapa namanya. Saya Abdullah. Apa Pakai tendek pakai ini. Oh, luar biasa anak-anak sekarang ya. Ini fitnah. Anak bisa menjadi fitnah kalau tidak didedik dengan Pak. Ba. Baik. Dan bahkan anak tersebut bisa menyebabkan kita masuk neraka. Kenapa kalau kita tidak peduli terhadap kemaslahatan anak-anak kita, maksudnya akhiratnya? Nabi bersabda, "Kurukum rai, wakurukum masulon an, raiyati. Setiap kamu itu penanggung jawab." Dan setiap penanggung jawab besok ditanya tentang siapa saja yang menjadi tanggung jawabnya Seorang bapak dan ibu mempunyai tanggung jawab terhadap kemaslahatan agama dan ibadah anak-anaknya Apabila anak-anaknya tidak beribadah dan berbuat onar apalagi bermaksiat segala macam Maka yang ditanya adalah bapak dan ibunya Hei pak, hei bu kamu ini menikah kemudian kamu berdoa kepada aku kamu sudah diberi anak, sekarang anakmu kamu apakan? Kamu biarin ya? Barangkali gambarnya semacam itu, maka ditanyalah orang tersebut apa tanggung jawabmu terhadap anak-anakmu? Maka di sini anak bisa menyebabkan fitnah, jelas ya? Wamacaru makrong kuparo dan melakukan. Tipu daya yang amat besar. Ya tipu daya itu ya kemaksiatan pelanggaran di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Wa kolula tadarunna lihatakum wa ladadarunna wadham wa la su'am wa la yahu thawayyuk awanesroh dan mereka berkata jangan sekali-kali kamu meninggalkan. Penyembahan Tuhan Tuhan kamu ini kan di kalangan mereka orang-orang kafir di zaman Nabi Nuh mengatakan kepada kawan-kawannya, eh hey kawan-kawan kamu jangan meninggalkan penyembahan kepada Tuhan Tuhan yang sudah kita sepakati, dugaan ya. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Wat Tuhan Wat maksudnya gitu. Dan jangan pula Suwa Tuhan Suwa Yahush. Tuhan Yahud Ya'ub Tuhan Ya'ub dan Nasr Tuhan Nasr yang mana Asalnya nama-nama ini Berasal dari seorang yang Atau orang-orang yang soleh Tapi orang-orang tersebut dipatungkan Setelah mereka meninggal dunia Maka dijadikan Tuhan-Tuhan Ada keterangan Bahwasanya pengaruh Dari zamannya Nabi Nuh Itu pada akhirnya sampai ke wilayah Mekah atau ya Mekah dan sekitarnya zaman itu zaman sebelum Islam, Wat, Tuhan Wat, itu dulu pernah disembah oleh bani Kalb namanya, Al Kalbi, bani Al Kalbi itu daerah yang di situ nah begini, arti Al Kalb Al Kalb itu anjing ya. Alkalp itu anjing. Zaman masyarakat dahulu kala itu zamannya wilayah setiap suku dengan suku saling perang. Maka orang-orang menamakan anak-anaknya itu dengan anak-anak yang garang namanya. Ada asad, harimau, ada juga kalep anjing. Cuman kalau orang Jawa anaknya digunakan anjing, wah ini penghinaan ininya. Tapi kalau zaman tersebut enggak Kenapa kok dikatakan Al-Kalbi? Ada namanya seorang di zaman Nabi ada namanya Dehya Al-Kalbi. Al-Kalbi dari bangsa Kalb. ya. Kenapa kok demikian? Karena sifat anjing itu luar biasa sebenarnya. Anjing itu walaupun kecil, kata orang Jawa Timur, anjing keke. ya, lah, kirek keke. Anjing pudel, itu kan kecil. Tapi gak ada takutnya kepada siapapun itu mau bapak-bapak bawa pentungan ya yang besar-besar walaupun tentara kalau tidak kenal ketemu anjing pudil yang kecil lucu itu kira-kira anjingnya gimana jenggong dah menyalak dah pasti menyalak jangankan orang anjing pudil yang kecil yang lucu kayak boneka itu kalau misalnya ketemu gajah kira-kira gimana lari dulu apa yang penting menyalak dulu menyalak dulu jenggong dulu gong gong gong gong urusannya kalau urusan nanti Betul nggak? Itulah keberanian anjing. Tidak takut dengan siapapun. Itu keistimewaan salah satu dari anjing. Maka orang-orang dulu mengatakan nama anaknya itu anjing Al-Kalbi. Agar punya keberanian seperti anjing terhadap lawan-lawannya. Itu salah satu. Kedua, anjing itu setia. Kalau kepada tuannya sudah kenal sangat setia. Nah kita tahulah orang-orang ya non-Islam yang punya anjing-anjing itu kan setia begitu orang lain yang masuk ya dia digigit kan gitu pada tuanya setia maka orang-orang zaman dahulu di suku-suku itu agar anaknya ini setia berjuang untuk kelompoknya untuk sukunya diberi nama Galap Al Kalbi, ramah. <tuh> Jadi di Mekah dulu ada bangsa Al Kalbi nah, itu bersifat seperti anjing demikian dan seterusnya. Ini penggambaran biar mudah. Kembali lagi bahwasanya Tuhan Wat. Nah, apa Tuhan Wat tadi? Berhala Wat itu dulu disembah juga oleh bangsa Kalb. Jadi itu. Suku Kalb Al-Kalbi pernah sembah Mengikuti siapa? Mengikuti zamannya Nabi Nuh. Padahal suku Al-Kalbi ini hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi dekat dengan zamannya Nabi Muhammad. Jelas ya? Kemudian Suwak. Suwak ini dulu disembah oleh Bani Hudel. Mana Bani Hudel? Ya orang Mekah. Sekitar Mekah, Kobilah Bani Hudel. Jadi warisan zamannya Nabi Nuh yang ribuan tahun itu masih berpengaruh kepada orang-orang setelahnya. Luar biasa ini ya? Karena itu dikatakan apa ya? Umatnya Nabi Noh adalah umat yang sudah sangat keterlaluan. Karena apa? Karena pekerjaan menyembah berhala ini diikuti. Bahkan sampai zaman sekarang penyembah-penyembah berhala. Jelas ya? Itu dalam bahasa ayatnya tadi bagaimana? Nah, omah garu makrong kubaro dan rakyatnya atau umatnya Nabi Noh melakukan tipu daya yang amat besar. Jelas ya ayat berikutnya Waktu azalu kathira walatazidibolimina illa bolalah dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia karena banyak manusia menyembah berhala berhala dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zolim itu selain kesesatan ini Nabi Nuh sudah gak kuat Gak sabar Sudahlah yang sesat biar sesat Biar neraka ada isinya Daripada yang sesat nanti Gak ada yang sesat sama sekali Nerakanya kosong nanti ya. Yang sesat gak bisa diatur Gak bisa didakwai Gak nurut ya sudah biar sekalian Maksudnya demikian Ini Nabi Nuh ya namanya juga seorang manusia Itu ibarat Bukan berarti Nabi Nuh putus asa tidak seperti orang tua punya anak, anaknya itu ya SMP lah, anaknya itu ya bari main aja, apalagi musim layang-layang, pulang dari sekolah belum makan, main layang-layang, pulang sekolah langsung belum ganti baju main layang-layang, dicari main layang-layang, terus gitu ya, layangnya habis minta duit main layang-layang lagi, suruh makan masnya nanti, nanti pak, nanti bu. Akhirnya bapaknya itu marah, ibunya marah. Sudah sana, pergi makan itu layang-layang. Itu bukan berarti orang tuanya apa putus asa, tapi sudah ya pegel memang ya, kesal orang tuanya. Sudah, enggak usah makan nasi, sudah main layang-layang. Enggak -layang. usah pulang, sudah sana tidur sama layang-layang. Itu bahasa-bahasa manusia umum semacam itu, ya tidak salah. Ya udah, ya, karena sudah kebajut anaknya sudah terlalu tidak bisa di apa-apakan sudah. Diberi tahdit Diberi ancaman semacam itu Demikian juga Nabi Nuh Aleyhis. Salam. Jelas ya nah, Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu Apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya Dan mudah-mudahan Nanti bisa dijadikan diskusi yang baik Di dalam tanya-jawab Atau juga boleh tanya-tanya di dalam bab yang lain Mudah-mudahan saya bisa membantu Menjawabnya Dan mudah-mudahan juga Pengajian hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu SWT, Allah SWT ada wala warahmatullahi wabarakatuh